Mitra bisnis Kontan menulis, perusahaan Unilever mengeluhkan investasinya sebesar 2 triliun di kawasan ekonomi khusus Seimangkei, Sumatera Utara terhambat izin dari kepala daerah yang tidak kunjung keluar. Sampai-sampai Unilever melaporkan masalah ini ke Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang akhirnya mengancam Pemda setempat akan mencabut status ekonomi khusus daerahnya jika masalah perizinan tidak dibereskan dalam satu bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar otonomi daerah, Umbu Rauta. Pak Umbu, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Yang jelas, yang pertama kan kita harus bicara bahwa dengan otonomi daerah setidaknya ada kewenangan yang diserahkan dan dilimpahkan kepada daerah nah salah satu kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan itu adalah kewenangan untuk bidang urusan investasi. Ketika daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan investasi, maka setidaknya di situ dia punya kewenangan untuk mempersiapkan dan mengelola kegiatan-kegiatan investasi. Dan pada prinsipnya bagi saya investasi adalah sesuatu hal yang wajar gitu yang tidak perlu ditolak oleh daerah karena dengan investasi setidaknya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah dan pada gilirannya dengan investasi pula akan membuka lapangan kerja yang baru dan pada akhirnya kegiatan investasi ini sebenarnya membantu daerah untuk meminimalkan atau mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Itu itu prinsip yang pertama. Nah, Namun demikian, meskipun investasi adalah kegiatan yang wajar, dalam rangka untuk mengelola atau mengatur aktivitas kegiatan investasi, maka kita kenal ada yang namanya instrumen perizinan. Artinya, investor yang ingin melakukan investasi setidaknya harus melewati berbagai macam tahapan perizinan untuk memulai kegiatan investasi. Dan secara dan secara normatif kalau sebuah calon investor telah melalui berbagai macam tahapan perizinan itu dan dia memenuhi segala persyaratan yang ada, maka tidak ada alasan bagi daerah dalam hal ini kepala daerah lewat instansi yang terkait di daerah untuk mengeluarkan izin. Itu prinsipnya. Ya, yang jelaskan implikasi lain dari otonomi daerah adalah ada debirokratisasi atau memotong berbagai macam jalur birokrasi terutama dalam bidang perizinan. Nah setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir daerah itu sudah diarahkan untuk setidaknya memperpendek jalur birokrasi, terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik. Nah, salah satu aspek dalam pelayanan publik itu kan adalah pelayanan administratif, yang di dalamnya adalah pelayanan perizinan. Sehingga daerah sebenarnya sudah diarahkan untuk setidaknya kalau belum mampu adalah perizinan satu pintu, maka namanya perizinan satu atap. Itu kan salah satu terobosan untuk memperpendek jalur birokrasi itu. Itu yang kita kenal di daerah namanya pelayanan perizinan terpadu. Yang saya kurang tahu apakah PT Unilever itu sudah sudah menempuh dan memenuhi semua persyaratan untuk kegiatan investasi. Kalau misalnya PT Unilever sudah menempuh dan melalui serta memenuhi semua persyaratan untuk kegiatan investasi, maka itu yang saya katakan tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah tersebut untuk tidak mengeluarkan. Perizinan calon investor itu kan biasanya kegiatan investasi itu itu kan ada persyaratan dan ada tahapan-tahapan untuk melakukan pengurusan perizinan. Nah, yang saya katakan, manakala PT Unilever sudah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan di daerah itu, maka buat saya tidak ada alasan bagi daerah lewat pemimpin daerahnya untuk tidak mengeluarkan perizinan. Karena gini. Biasanya dalam pelayanan publik, terutama pelayanan administratif, ada yang namanya standar pelayanan. Standar pelayanan itu salah satunya, selain jangka waktu, dia juga bicara soal biaya... Dan soal prosedur yang tidak boleh berbelit-belit Nah soal waktu misalnya Itu paling tidak masyarakat Sudah harus diberitahu Kalau mengurus perizinan-perizinan tertentu Jangka waktu paling lama itu sekian hari Nah sehingga kalau melewati jangka waktu tersebut makanya, Maka ada sesuatu yang salah Dalam pelayanan perizinan Di daerah tersebut Prinsip saya sepanjang kalau PT Unilever Sudah memenuhi dan tidak keluar Pelayanan perizinan Maka bisa dilakukan upaya hukum yang lain Sebenarnya yaitu ya dia mengajukan upaya hukum paling tidak bisa lewat misalnya lembaga ombudsman di daerah yang bersangkutan atau mungkin dia juga bisa mengajukan permohonan ke petun oleh karena sesuatu yang dimohonkan tidak dikeluarkan demikian pakar otonomi daerah umbu rauta saya wendy lim